山本からじゃあ、いらないとカタンを食べたらアラファリタリー、アレアネスパリタリー、エロー、ヤングサプレート、サプレート、ヤングタウア、エフェストジュバルトラルモンポバネ、マサラカラ、マオコン、クン、サイアセンディリプリバディ、モロス、パーアラファ、パーアップ、パーソーレット、 なかこんようが一 マカシバー、ヤテマカシバー、ジャパンオフズランジュニアバー、ヨハ n ス。 Dapat menambah beban biaya Dalam pembuatan suatu p r o d u k p r o d u k Nah ini cenderung nanti terjadinya Suatu cara-cara korupsi Dengan memperlakukan suatu aturan-aturan Dalam pembuatan suatu p r o d u k Harus ada izin halal Nah seperti tadi dikatakan a n g k a n di negara Arab saja Itu tidak memperlakukan Untuk aturan undang-undang seperti itu Nah cenderung di Indonesia ini Sulitnya suatu pengusaha-pengusaha bangkit karena banyaknya aturan-aturan yang p e n g u t a n p e n g u t a n yang diperlakukan oleh i n、uh, s t i t u s i i n s t a n s i terkait nah hal-hal itulah yang perlu pemerintah untuk mengurangi ataupun menghilangkan sehingga tumbuhnya nanti para pengusaha-pengusaha yang dapat juga berdampak untuk mengurangi pengangguran-pengangguran jika pengusaha nanti terbeban i banyak サンダーのサのウサハ、ダンハーエミラインマンジャデ t カナ a ティ、パラ、フォンウサハフィ m モンゴワソワトウサハ、ダンダ e ァ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見 a けたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、 私はこれを見ることができます。<音楽><音楽> Itu dari-dari aku kan i t u aja, m a kasih Terima kasih, Pak Zainal, selamat sore Itu pemerintah itu soal Yang zelas haram itu koruptor itu, Yang zelas haram itu perlu dibenahi Jangan m n g u r u s i n Masalah yang lain-lain dulu Yang memberatkan pengusaha itu Ya nanti dulu、itu、Yang koruptor-koruptor itu zelas haram Itu diurusin dulu Pak Andre, s i l a k a n s a Hello, ya, ya, ee, coba aja tanya Bu, itu sertifikasi halal, ee, biayanya berapa? Dan pada prakteknya, mungkin bagi pengusaha-pengusaha yang lain bisa dicek juga, itu biayanya jadinya berapa gitu, Bu? Itu menunjukkan bisnis p r o g e kampingan s mereka aja? Iya. Ya, terima kasih, Pak Andre ya, Pak Andre ada yang berikutnya lagi, Halo Pak Andre? Ya, halo.、So. Oke,、okay, dua Pak Andre silakan. Iya gini loh Jadi sebenarnya yang namanya certified-certified itu Itu kan memang harus dikeluarkan oleh satu badan Yang, yang legal gitu ya Nah certified-certified itu sebenarnya mereka kan udah digaji dari pajak Mereka harusnya mengeluarkan itu dengan kriteria yang ada Jadi jangan yang gak halal Yang gak halal dia bilang halal Yang nggak halal malah kalau gak n y o g o k dia bikinnya gak bisa keluar suratnya Itu yang paling penting Jadi dia ini mau certified itu mau certified itu yang untung masyarakat sih j u m a masalahnya nih kita pengutuhan susahnya Dia mau keras satu sertifikat tuh kita harus nyogok e r Ini buat apa sebenarnya Ini kan sebenarnya bohongin diri sendiri Terima kasih Terima kasih Pak Irawan s i a n g s i l a k a n Pak Oh Kita harus, bangsa kita mesti dibikin melek ya Jangan terlalu banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok dan lain-lain instansi Yang mungkin kebetulan posisi mereka, mereka merasa kuat, bisa gunakan agama sebagai, sebagai kuda mereka dan bangsa kita terus gak melek-melek. Yang benar aja mbak, saya pernah dengar di radio, di Arab adalah yang tidak halal harus dikasih keterangan, tidak halal. Bukannya semua barang harus disertifikatkan. Terima kasih. Pak Yos, s i l a k a n Pak Yos. Iya, saya juga ketemu muslim, sering n g o b r o l dengan para p e s t a a malah mereka memberikan makluk n a j a jujur aja lah kalau k e g a l a a n k i t a ini kalau berbihalar nanti babu haram g i t u t e r b a l i k bu ya kalau berbi katanya haram alat itu terima kasih terima kasih Pak Erik.、Uh, iya saya、terima. berkecimpung di produksi makanan bu ya.、Huh? Uh, saya pernah mengurus halal itu atas minyak dua setengah juta. pada prospeknya itu sampai sepuluh juta saya keluar lebih malah terima kasih.